Assalamualaikum Saudarluun Berita Malam Medisi hari ini Jumat 29 Juli 2016 dibacakan Ardiansyah. Rumah potong hewan di Gayalewester Bengkalai. 12.452 warga miskin di terima kartu Indonesia Sehat. Puluhan warga terjaring razia busana di Aceh Timur. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi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 Zerlun Rumah Potong Hewan di Buntul Tajuk Arusagap, Desa Bustanul Salam, Blank Kejeren Gayolues, yang juga dilengkapi pasar, kini terbengkalai. Bangunan milik Pemkap Gayolues itu tidak pernah difungsikan sejak rampung dibangun 3 tahun lalu atau 2013, karena jauh dari pusat keramaian. Pantauan di lapangan, pasar, dan Rumah Potong Hewan mulai rusak. Bahkan sampah dan kotoran ternak bertebaran di seputaran pos penjagaan pintu masuk. Rumput ilalang juga memenuhi area pasar. Bahkan satu bak penampung air di rumah potong hewan yang disekat seperti kolam ikan sudah retak. Menurut warga, pasar dan rumah potong hewan milik pemerintah yang dibangun beberapa tahun lalu itu terkesan mubazir karena tidak pernah dimanfaatkan. Kemungkinan pedagang enggan pindah ke pasar tersebut karena jauh dari pemukiman penduduk atau pusat keramaian sehingga terbengkalai. Jika pasar dan rumah potong hewan tidak segera difungsikan, maka bangunan yang dibangun dengan dana miliaran rupiah itu terancam rusak. Sementara pejabat dinas perindustrian Gayu Luwes menyatakan, pihaknya tidak pernah mengusulkan pasar dan rumah potong hewan di Arul sehingga terlantar. Sudarlun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kabupaten PIDI menyerahkan 12.452 kartu Indonesia Sehat kepada warga miskin di kabupaten itu. Penyerahan berlangsung di halaman kantor Dinas Kesehatan PIDI Jumat pagi. Kepala BPJS PIDI Dr. Sri Nurmalia menyerahkan kartu KIS kepada Wakil Bupati PIDI M. Iryawan. Selanjutnya Wakil Bupati menyerahkan kepada Kepala Puskesmas di wilayah itu guna disalurkan kepada warga miskin. Sri Nurmalia mengatakan penyerahan kartu KIS adalah tahap pertama dan akan ada lagi KIS susulan bagi yang belum menerima. Kartu KIS ini telah berlaku sejak disalurkan. Bagi penerima kartu ini dapat berobat di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Sri mengatakan Kartu Indonesia Sehat merupakan bagian dari program Jaminan Kesehatan Nasional dari pemerintah pusat dan diteruskan ke daerah. Diharapkan Kartu Indonesia Sehat bisa meringankan beban warga miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Sudah delun sebanyak 60 warga yang memakai busana tidak sesuai syariat terjaring razia yang digelar anggota WH Aceh Timur Kamisuri. Razia yang turut dibantu personil Koramil dan Polsek Idirayu digelar di seputaran Kecamatan Idirayu. Kabupaten WHA Cetimur Muzakir mengatakan dari 60 orang yang terjaring dalam razia busana yaitu terdiri atas 12 laki-laki dan 48 perempuan. Kepada mereka diberikan teguran dan diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Apabila para pelanggar masih terjaring dalam razia selanjutnya, maka akan dibawa ke kantor dan dipanggil orang tuanya untuk diberikan pembinaan. Muzakir mengatakan Razia Busana digelar untuk pengawasan dan pembinaan sekaligus sosialisasi Kanun Aceh Nomor 11-2002 tentang akidah, ibadah dan syiar Islam. Ia meminta warga Aceh Timur selalu taat aturan dengan senantiasa memakai busana islami saat bepergian ke tempat umum. Derlun warga Kecamatan Kemala Pidi dalam setahun terakhir mengaku tersiksa dengan debu akibat Jalan Bernun Tangse sepanjang 5 km yang rusak parah. Kerusakan terjadi akibat dilintasi truk berbadan besar yang mengangkut galianse berupa pasir dan batu di sungai Krungbaro. Imumukim Kemala Raya Kecamatan Kemala M. Rishad mengatakan Jalan Bernun Tangse melewati 5 desa yaitu Paluh Tengoh Paluh Nalung, Reng, Jim Jim dan Desa Ugading Sejak dilintasi truk teronton dalam setahun terakhir Menyebabkan jalan rusak parah Karenanya warga memohon perhatian serius pemerintah Melalui Dinas Binamarga dan Cipta Karya Untuk segera memperbaiki jalan tersebut Sehingga masyarakat terutama pelajar yang pergi dan pulang sekolah Merasa nyaman Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM Garlun Muspika Manyak Payit Aceh Tamiang bersama petani Jumat pagi melakukan penanaman padi serentak musim gadu 2016 di wilayah kecamatan itu seluas 4.555 hektar Penanaman secara simbolis dilakukan di kampung Luk Medang Ara. Selama ini setiap tahun hasil produksi tanaman padi di kecamatan Manyak Payit terus mengalami surplus dan menjadi andalan sebagai lumbung padi bagi kabupaten yang berada di ujung timur provinsi Aceh itu. Dan Ramil Manyakpayit, Kapten Arif Bima mengatakan dalam peningkatan suas pembada pangan, Kodim akan terus melakukan pendampingan kepada petani sehingga mendapatkan hasil produksi yang lebih baik. Dandim berharap petani sawah di Manyakpayit untuk bekerja maksimal dalam pengelolaan sawah yang sangat potensial. Bila hasil panen bagus, pendapatan petani akan meningkat serta mampu memenuhi kebutuhan ekonomi. Kepala Badan Penyeluhan Pertanian Manyak Payit, Iskandar Mirza, mengatakan hasil produksi padi musim rendengan secara keseluruhan di Manyak Payit dengan luas lahan sekitar 4.555 hektar bisa mencapai 28.957,5 ton. Sudah PLN Rayon Blank Keceren di Gayuluus akan melakukan pemadaman jaringan listrik selama dua hari. Hal itu bertepatan dengan pekerjaan pemeliharaan jaringan listrik di Penyulang Kuta Panjang atau PLT di Rema yang melayani Kuta Panjang hingga Teranggun. Manajer PT PLN Rayon Blank Kejeren M. Zulfitri mengatakan pihaknya akan melakukan pekerjaan pemeliharaan jaringan listrik sehingga tiga kecamatan mendapat imbasnya. Tiga kecamatan yang mendapat giliran pemadaman listrik yaitu Kuta Panjang, Blank Jerangu, dan Teranggun. Pemadaman listrik di wilayah itu selama 9 jam dari pukul 8 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Pemadaman dilakukan karena ada pengerjaan pemeliharaan jaringan listrik di Penyulang Kuta Panjang atau PLT di Rema yang melayani Kuta Panjang hingga Teranggun. Sudarlun Calon Jemaah Haji Kabupaten Gayuluus 2016 masuk dalam kloter 2 dan 8 dengan jumlah 48 orang. Para CJH ini telah dibekali dengan manasik haji tiga kali. Pertama oleh Pemkap Agara, kedua oleh KUA Kecamatan, dan ketiga kantor Kemenak Blanckejeren pada 2 Agustus mendatang. Kepala kan Kemenak Blanckejeren, Dr. Andes Hasan Basri, mengatakan, para CJH Gayulus, diberangkatkan melalui dua kloter. Pertama, sebanyak 42 CJH masuk kloter 2 dan 6 CJH lainnya masuk kloter 8 yakni para lanjut usia yang masuk kuota tahun lalu Hasan Basri mengatakan bagi yang masuk kloter 2 maka harus masuk embarkasi bandar Aceh pada 10 Agustus dan berangkat ke Tanah Suci melalui bandara SIM pada 11 Agustus Sedangkan yang masuk kloter 8 masuk embarkasi Haji Banda Aceh pada 17 Agustus dan berangkat ke Tanah Suci pada esok harinya Hasan Basri berharap para CJH agar selalu menjaga kesehatan dan terus berlatih serta belajar tentang pelaksanaan maupun rukun dan syarat haji sehingga pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar dan menjadi haji yang mabrur. Dari Misrum Sri Tanjung Permaskian Berita Malam edisi Jumat 29 Juli 2016.